Radio Muslim, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bila datang syaiton dalam wujud aslinya, dalam bentuk aslinya, tentunya semua orang akan mengenalinya. Akan, tapi syaiton itu sangat licik. Dia terkadang datang dalam bentuk orang yang memberi Sehat Membisik-bisiki dalam hati kita. Oh, jangan begitu, begini, begini, begini. Yani memberikan bisikan-bisikan yang seakan-akan bagus. Kalau kita tidak punya ilmu, kita akan terjerumus. Kalau kita tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilmu, kita akan terjerumus. Nah, ilmu ini terkadang dibawa oleh orang yang seperti gizi tadi. Hati-hati itu jebakan syaitan ya akhi. Yang seperti itu adalah usaha dari syaitan untuk menjerumuskan anda. Saya ini merasa teman-teman itu kurang memberikan semangat pada saya. Saya hafalannya paling banyak Ustaz. Teman-teman sudah saya ajak. Mereka semangat, cuma hafalannya tidak seperti saya Ustaz. Ya. ya akhi, taqilah. Mungkin hafalan antum memang cepat. Tapi mereka jauh lebih banyak membacanya dari antum. Hati-hati tipu daya setan ya Mungkin antum diberi kekuatan hafalan. Satu kali baca langsung hafal. Tapi ingat, teman antum sepuluh kali baca pahalanya bisa lebih banyak dari antum. Ya, sudah sepuluh kali baca berulang-ulang gak hafal-hafal. Jadi jangan antum merasa lebih baik dari teman antum. Oh iya Ustaz, iya. Saya lima jus, Ustaz. Dia baru satu juz saja belum kelar Ustaz. Iya, walaupun antum lima juz Tapi mungkin satu juz itu bacanya Masya Allah, berulang-ulang, berulang-ulang. Fa ala kulihat, mungkin kita akan dapatkan sosok-sosok seperti itu. Seperti hidha. Hati-hati itu talbis dari iblis ya. Khay. Itu adalah jebakan dari iblis yang ingin membuat Anda bangga dengan amalan Anda. Nah ini kita perlu ulama yang seperti ini. Yang mengetahui maka yidi aduwi hiya syaitan. Mengetahui tentang tipu daya musuh Allah yaitu syaitan. Drama singkat Radio Muslim memurnikan akidah menebarkan sunnah.